Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdani wa'afi ni'amahu Wa yukafi majidah Ya Rabbana laka alhamdu kamayin bagi Lijadalika wa'azimi sultanik Amabad Pemirsa Televisi Republik Indonesia Yang berbahagia Alhamdulillah di pagi hari ini di acara Hikmah Fagi Mimbar Nurussalam Kita bisa kumpul kembali Dan telah hadir Di tengah-tengah kita, guru kita Kayi Haji Sam'ani Sahroni MA Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Juga guru kita juga hadir di sebelah kanan kami Dr. Randus Kayi Haji Saiful Bahri Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengar datang dari pekalongan cukup jauh Pak Kiai enggak sekarang Sudah dekat pekalongan Cukup hitungan jam selamat, jam, ya. selamat datang di Jakarta Pak Terima kasih ya, Semoga kita bisa dengar hikmah-hikmah yang dilontarkan nanti oleh guru kita Juga Pak Kekai telah hadir di tengah-tengah kita uh, Para jemaah yang begitu mulia dan bahagia ini Madri Stalim As-Solihat Pimpinan Ustazah Hikmah dari Jakarta Pusat Selamat datang Ibu Kemudian ada Madri Stalim Al-Mu'awana dari Jakarta Utara Selamat datang Assalamualaikum Ibu Alangkah, baiknya kita coba buka hikmah pagi ini yang mulia dengan untaian kalam ilahi yang begitu agung Yang akan dibacakan oleh Qari Abdul Mutalim dan Shari Tilawah oleh Marlaila Ansar Yang akan membacakan satu surah pembuka yaitu Suratul Baqarah dari ayat 153 hingga ayat 157 waktu Qaliatul Abdul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 Yeah One perlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penyiarsa Terdapat Republik Indonesia yang berbahagia dan para jemaah di sini yang kami hormati. Tema pagi hari ini yang begitu mulia, yaitu tentang sabar antara teori dan praktek. Sabar adalah satu kalimat positif yang sangat dahsyat sekali. Karena kita kenal bahwa sabar adalah suatu wadah untuk bisa mengaktualisasikan di kehadapan Allah Subhanahuwataala. Sering kita kenal bahwa sabar itu adalah satu tema yang sering sekali kita dengar ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada tataran prakteknya kita sering dengar sabar kan ada batasnya Mari kita kupas makna-mana itu dengan guru kita tentang sabar Pak Kay Sarani barangkali tema sabar ini begitu kita sering kenal Tetapi yeah. mungkin dalam tataran praktek dan teori belum begitu kita mendalam Terima kasih okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabak Ibu-ibu sekalian Yang hadir di studio Dan tidak lupa seluruh Pemirsa TVRI Di seluruh tanah air Pada kesempatan kali ini Mati kita adalah sesuatu yang Sangat-sangat mudah diucapkan Saya kira semua ibu ini bisa mengatakan kepada temannya, "Mari kita bersabar, jangan bersedih, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala." Sangat mudah sekali kalimat itu diucapkan. Tetapi ketika kita terkena musibah, tentu praktiknya sangat sulit sekali. Siapapun orangnya, ketika dia mengalami musibah, pasti akan sedih. Termasuk yang ngomong <tuh <tuh iya, <tuh> saya ini iya saya ini sering menerangkan materi sabar di mana-mana. Begitu saya dapat musibah, padahal saya kalau ceramah bersemangat kita harus sabar, kita harus sabar. Pada Begitu duit saya ilah, oh, du... pusing juga. Ini artinya apa antara teori dan praktek itu sangat-sangat susah sekali. Makanya di dalam ayat Al-Quran diterangkan watawa saul bil hakri watawa saul Tawassul itu artinya saling. Saling itu bergantian. Siapa yang kena musibah, maka orang lain yang disuruh menasehati. Misalkan ibu-ibu ini ada yang suaminya meninggal. Misalkan. Lalu sedih. Nangis. Temennya datang. Bu, udah. Nggak usah sedih terus. Ikhlaskan saja. Semua akan milih Allah. Sudah kembali kepada Allah. Jangan nangis terus. Menasehati. Tapi begitu tahun depan suaminya sendiri meninggal, nangis nggak? Nangis, nangis juga kan? Ah sedih juga. Padahal dulu menasati. Nah pada saat itu nanti temannya datang gantian yang dulu kita nasati dia datang, Bu yang sabar jangan nangis terus kan dulu ibu menasati saya nggak boleh nangis kan sekarang udah sama sama-sama nggak -sama punya suami ya udah lah kita cari lagi kan begitu. <laughs> Ini artinya bahwa pada saat kita ini terkena musibah Tentu kita membutuhkan orang lain untuk menasihati Meskipun kita mengerti bahwa kita sebagai umat Islam disuruh untuk ber bersabar Dan ibu-ibu sekalian dan seluruh pemirsa di tanah air Bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak akan dicoba oleh Allah Di daya ayat Al-Quran diterangkan Wala nabluwan lakum bishayin bina fi syai'in min al-khauf wal-jua' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa, wa basyir as-sabirin sunguh wala nabluwannakum sungguh akan kami coba betul kamu sekalian ini kalau di dalam bahasa santri ada lam taukid ada nun taukid lagi segala. jadi ada dua penguat pasti artinya tidak ada seorang pun yang akan terlepas dari cobaan mesti kena pasti kena Semuanya, yang kaya, yang miskin, tentu sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya. Karena kita juga harus ilaf, harus ingat la yukallifullahu nafsan illa usaha. tidak ada yang dicoba sesuai dengan kemampuannya. Dan lana bluwanaakum ini kalau dalam struktur bahasa menggunakan fi'il mubari, Kang Rashid. Ya, okay. Itu ada faedah istimrar. Istimrar itu artinya berkesinambungan Bahawa Allah itu akan selalu mencoba kita. Bi tetapi cobaan itu pishayin, pishayin ini kalau di dalam bahasa Santi nakirah Atangkir di situ faidahnya litaklil. Jadi dengan sedikit, jadi tidak ada cobaan itu besar. Semua cobaan itu pasti bentuknya sedikit. Mungkin ibu bisa bilang sedikit apa Ustaz, harta saya habis semuanya, perusahaan saya bangkrut, bagaimana dibilang sedikit? Itu tetap sedikit, bu. Karena apa? Karena Allah Bisa saja mencoba yang lebih dahsyat dari itu. Harta habis, perusahaan bangkrut, anak kena narkoba, yang satu kecelakaan, orangnya sedtruk, istrinya digodol orang, <laughs> iya <ti> kan? Bisa saja itu terjadi. Yeah. Sehingga kalau kita dicoba hartanya saja yang habis, itu badan kita masih sehat, itu berarti masih sedikit, nggak? Masih bisa nyari lagi. Masih bisa nyari lagi. Coba kalau kita sudah sedtruk, badan nggak bisa apa-apa, hidup seakan-akan sudah nggak ada harapan. Itulah kenapa Allah katakan Sungguh akan kami uji kamu sekalian Di syai'in Dengan sesuatu yang sedikit Dengan sedikit Di syai'in minal Hauf Rasa ketakutan Yang kaya takut kalau hartanya hilang Waljuk Takut kalau kelaparan Wanaksim minal amual Hartanya hancur Hilang Berkurang dan sebagainya itu semua adalah merupakan cobaan yang akan diberikan Allah kepada manusia Dan tidak ada seorang pun yang lepas dari cobaan itu Tapi jangan takut bagi mereka yang kuat Berilah kabar gembira Bagi orang-orang yang bersabar Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya Orang-orang yang mampu mengatasi segala musibah itu Tapi memang musibah itu ah, Ujian itu tidak tidak cuma musibah yang kita kenal sementara ini kan Ujian ini cuma cobaan Cuma musibah Tetapi sesungguhnya Kesabaran atau ujian itu bermacam-macam Bahkan ada eh, Apa namanya Ujian eh, terhadap Kemaksiatan, ujian terhadap Kenekmatan, makanya sabar Ini kan dibagi-bagi nantinya, ada asabru ala to'ah Ada asrabru ala musibah Ada bahkan asrab, asabru Alal ma'asi Misalkan, ini saya jalan Saya jalan Ya namanya zaman sekarang kan wanita pakenya kayak gitu ya Kadang-kadang ada anak gadis usianya 17 tahun tapi pakainya celana adiknya Pakainya kaosnya adiknya, iya kan? Nggak ketutupin dong Iya kan, <Siles> sini diturunkan, yang belakang kelihatan, bokong diturunkan Ini Bik depannya kelihatan Bik nih. SMS <S twitch> Di depan saya, ini kesabaran alam mahasis saya teruji ini gimana? Mau saya liatin? Katanya dosa, nggak saya liatin kok. Membazir. Ya, malah kangrasit mendukung. Ini, bu, ini namanya asobru -so alalemasi. Sabar di dalam. Bagaimana kita menahan diri dari melakukan kemaksiatan? Kadang-kadang karena nggak kuatnya, ya akhirnya saya saya tutup satu matanya udah. Nah, ini kan kacau jadinya gitu. Juga ada asobru -so ala toah. Bagaimana kita melakukan Kewajiban-kewajiban seperti puasa harus mengendalikan diri dan memang yang paling populer adalah asbru alal musibah sabar di dalam menghadapi musibah artinya kita tidak putus asa kita tidak lalu menyalahkan Allah kita justru introspeksi apa kesalahan saya dan sepenuhnya minta pertolongan kepada Allah sebagaimana tadi ayat yang dibaca disubri ussola dengan sabar dan melakukan uh, solah. Uh, Pak Kiai Saiful uh, Tadi Pak Kiai Saiful menyampaikan bahawa Ada tiga keadaan Ketika kita dalam satu kehidupan Dalam keadaan toat Kemudian dalam keadaan maksiat Juga dalam keadaan musibah Di tiga keadaan ini, tiga kondisi ini Kita harus dilandasi dengan kesabaran Hatta dengan taat pun dengan sabar. Pak Kiai Saiful Puntan Bagaimana mempraktekkan karakter sabar Untuk menangani tiga kondisi ini Bagaimana sabar dalam keadaan toat Sabar dalam keadaan maksiat Dan sabar dalam keadaan musibah Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ibu sekalian dan masyarakat Pemirsa TVRI yang berbahagia di mana saja anda berada. Betul apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapa Samani, bahawa sabar itu memang mudah diucapkan, tetapi sulit. Karena memang sabar kaitannya dengan ujian atau cobaan Persoalannya adalah kemudian di tengah-tengah masyarakat Atau kita semua ini seringkali hanya memandang ujian atau cobaan itu semata-mata sebagai musibah Sehingga sepertinya kita akan sulit melakukan kesabaran Padahal sebenarnya Bu Yang namanya ujian, cobaan itu juga ada nikmatnya Oleh karenanya sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat Komentar-komentar misalnya ada tetangga kita yang tabrakan Tangannya patah Lalu kita ngomong untung baru kakinya doang, apa tangannya saja, kakinya enggak. Ini kan masih ada untung, berarti masih ada nikmat kan? Ketika kakinya yang yang patah, juga masih ada kata-kata untung cuman kakinya saja, sehingga dia masih bisa makan. Bayangin kalau kaki dan tangannya yang yang putus. Nah. Begitu juga misalnya suami uh, ayah sama anak naik motor kecelakaan, anaknya yang meninggal. Mesti orang masih Mas bilang, untung cuma anaknya. Masih bisa pikir lagi <laughs> Coba kalau bapaknya kan jadi anak tiri. Tapi ketika yang mati itu bapaknya, ya masih aja ucapan untung bapaknya. Sehingga anak anaknya tidak, sehingga masih bisa meneruskan usaha bapaknya. Jadi di situ sebenarnya memang ada sebuah nikmat. Saya teringat sebuah kaidah begini Alman u Ainul aqo Bahwa halangan Ujian adalah Merupakan hakikat Pemberian uh -huh. Barangkali Contoh konkretnya begini, kalau tadi di Disebut Ibu yang meninggal kan Ada suaminya, suami istri Ayahnya meninggal, sedih gak bu? Sedih tadi kan? Baru punya anak satu, suaminya meninggal. Tetapi apa yang terjadi setelah masa idahnya habis? Eh, enggak tahunya ada laki-laki yang meminang dia lebih cantik, eh, lebih ganteng, lebih kaya. Gimana ibu? Untung suami saya meninggal gitu. <laughs> Jadi di Bali itu ada nekad atau begini supaya mudah ya misalnya perjalanan dari dari Semarang ke Jakarta di Cirebon istirahat masuk rumah makan kebetulan ketemu sama temen akhirnya ngobrol saking asiknya lupa kalau dia naik angkutan umum sampai ketinggalan ketinggalan bis itu musibah bukan ujian kan musibah dia agak kesal juga tapi begitu dia naik bis yang lain, yang harus membayar lagi, ternyata jalan satu jam macet. Tambah marah lagi ya tinggal congol, sialan nih, tinggalan jadi berantakan gak karu-karuan. Tapi begitu lewat kerawang, macet macet selesai bisa jalan, dia melihat apa sih yang menjadikan tabrakan? Eh ternyata bis yang tadi dinaikin dari Semarang hmm. yang tabrakan ringsek lagi. Semoga. Begitu dia melihat apa katanya? <laughs> Alhamdulillah, untung saya ketinggalan. <laughs> Jadi yang tadinya itu musibah berubah, berubah menjadi nikmat. Oleh karena itu, eh, Bapak, Ibu sekalian di studio yang kami hormati dan juga pemirsa TVRI yang berbahagia antara musibah dan nikmat, antara sabar dan syukur adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagikan matakwa. Satu sisi ada musibah, pada sisi yang lain ada nikmat. Satu sisi ada apa? Sabar, kita harus sabar. Tapi pada sisi lain kita harus ada dihukur. keadaan syukurnya. Iya, menarik Pak Kiai. Uh, tema baru tadi menyambungkan antara korelasi sabar dan syukur lebih menarik kita kupas nanti setelah berikut-berikut kita akan mendengar satu lantunan syair ya Robi Bil Mustafa yang akan dilantunkan oleh Kasidah Salawat An Nabawi dari VTEI Jakarta. صحفا سلِّر مقاشدنا واغفر لنا مرضايا واسع الكرام هو الحبيب الذي تردى شفاعته من Saya Televisi Republik Indonesia yang Derahmati Allah Subhanahu Wa Taala Sabar antara teori dan praktek Ternyata begitu dalam Pemaknaannya Pak Kyi, Salam Ani Agak sedikit kesulitan kami ketika mencoba Mempraktekan karakter sabar Ketika berhadapan dengan nafsu Jadi dalam keadaan bagaimana Bersabar dalam keadaan berbuat maksiat Juga bersabar dalam keadaan berbuat taat Dan adalah kaitannya bersabar Dalam berbuat maksiat berkena nafsu ini Bagaimana Pak Ki mempraktekan sabar untuk tidak berbuat nafsu itu? Oke, okay, uh, saudara-saudara sekalian Tadi saya sudah menerangkan bahwa kita semua itu pasti akan diberi ujian dan harus bersabar Sabar ini sebetulnya berkaitan dengan nafsu atau jiwa Tetapi di masyarakat ini memang ada kesalahpahaman, ya. pemaknaan Betul. nafsu kita selalu menganggap bahwa yang namanya nafsu itu selalu negatif Nafsu itu pasti tidak baik Kalau yang baik itu adalah akal kan begitu Padahal kadang-kadang akal ngeras juga kan nah, Sebetulnya kalimat an-nafsu di dalam bahasa Arab kan itu kita mengadopsi dari bahasa Arab Itu tidak selamanya berkonotasi negatif Jadi an-nafsu itu biasanya bisa diterjemahkan dengan jiwa Nah jiwa atau nafsu ini di dalam Al-Quran ada tingkatan-tingkatan Memang tingkatan nafsu yang paling bawah, yang paling jelek adalah Nafsu amarah Amarah bisu Nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat kejelekan Nah itu nafsu yang dalam konotasi bahasa Indonesia Jadi pengennya yang jahat-jahat terus Berarti semua orang punya karakter ke arah sana ya? Ada, ada, ada, ada ada, Jiwa yang, jiwa dasarnya ada hmm, Tetapi hmm. tapi kan nanti bertingkat yeah. Ya, kalau sudah nafsunya nafsu amaro, semua yang dipikirkan Selalu negatif Ada motor, gak ada orangnya, gimana nih Kalau diembatkan, <laughs> ada cewek Cakep, lihat, gimana nih kalau Ya kalau aja, gak <laughs> kan bisa neresin Saya, tetapi Sebetulnya nafsu itu yang ada di dalam jiwa kita Tidak semua, tidak selalu amarah bisut Ada nafsu yang disebut dengan lawamah Lawamah itu dari kata alaum ya Makna asalnya celaan Artinya bahwa kita sudah mulai mencela keinginan-keinginan untuk berbuat tidak baik Jadi kalau tadi lihat lihat sepeda, motor, hmm. gak ada orangnya Bagaimana cara mengambil, mencuri itu Tapi kalau sudah lawamah, ah kan milik orang meskipun tidak ada yang punya janganlah kita ambil yang dilakukan iya itu kan istri orang Meri, meskipun sendirian jangan kita goda misalkan nah, ini sudah sudah mulai berupaya untuk meninggalkan amarah amarah biso ya. itu tadi yang kejatuh tetapi kadang-kadang masih bisa terjerumus ya karena masih agak 50/50, -50. 50 -50, labil. 50 -50, ya. labil ya. Bahasa Kulon Kali itu <laughs> ya. masih separoh separoh, masih masih uh, masih labil gitu. Tetapi kecenderungannya sudah kepada positif. Jadi nafsu itu punya daya positif, punya daya negatif. Kalau yang negatif itu yang tingkat pertama, yang kedua itu sudah mulai uh, positif. Apalagi kalau sudah meningkati nafsu pada tingkat yang paling atas, itu namanya Nafsul mood mainah. Ma ya, ayat tuhan nafsu mood irji ila rabbiki rawdatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati jadi nafsu mutmainah itu sudah selalu keinginan kita ada ke arah positif semakin banyak kita berbuat positif berbuat baik akan semakin merasa nikmat semakin banyak kita berzikir misalkan semakin nikmat semakin kita akan terjerumus kepada kemaksiatan maka kita akan semakin sedih nah jadi eh, sabar itu kaitannya dengan pengendalian jiwa Agar nanti menuju uh, an-nafs lawama bahkan mutmainnah yang yang yang paling penting seperti itu. Nah, tadi juga oleh Pak Kiai Saiful disebut memang sabar ini tidak bisa hidup ini kan Nisfua sabron, wanisfua syukron ya. Kalau separuh sabar, separuh uh, syukur. Kalau dapat musibah sabar, dapat nikmat ya, syukur. Mungkin nanti akan dikupas lebih lanjut. Masih, Paki. Okay. Uh, betul sekali memang. Uh, ternyata ada potensi setiap manusia untuk masuk terjemuhus ke, ke napsul amar. Tetapi ketika kita menata nafsu dalam jiwa kita dengan kesabaran, kita sendiri akan masuk kepada nafsu yang tadi disebut. Nafsul mutmainnah. Ternyata Jangan Kita bagaimana Sabar untuk menata nafsu itu Menarik tadi Pak Kiyisahipul Menyampaikan bahawa Ada seperti dua mata uh, Uang Logam Jadi ketika sebelah sabar Tentu sebelahnya ada syukur Guru kami menyampaikan bahwa Iman itu terbagi dua Di antara komponen iman itu Ada sabar Dan ada syukur Pak Samsul, Bagaimana Pak Kiyisahipul Bagaimana tentang Hal tentang syukur dalam sabar itu Iya Terima kasih Eh uh... Bapak-bapak ibu sekalian di studio yang berbahagia Dan juga pemeriksa TV RI Di mana saja anda berada Yang kami hormati Dan kami banggakan pula Memang Sabar ini sebenarnya Juga perwujudan daripada Rasa syukur ya. Jadi perwujudan daripada Rasa syukur itu ya sabar itu sendiri Karena yang namanya Syukur itu memiliki tidak Tiga komponen tiga unsur. Unsur pertama adalah alailam, ilmu. Menyadari bahwa apa yang telah kita terima adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Penyadaran bahwa itu dari Allah datangnya. Lillahi ma fis samawati wa ma. Ya, semuanya itu kan dari Tuhan. Kita itu hanya mendapatkan titipan doang, artinya, titipan saja. Yang kedua adalah hal, unsur, ekspresi. Kalau orang menerima nikmat, dia bahagia. Itu ekspresi daripada syukur. Kalau orang itu menerima musibah, juga tidak terlalu sedih. Sekali lagi bahawa dibalik nek, uh, musibah itu ada kenikmatan Oleh karenanya saya pernah mendengar Rasulullah itu melarang ketika ditinggal mati lalu menggebu-gebu, menangis, menendu kan tidak boleh. Ya, ya. Karena dibalik itu masih ada nikmat Kemudian yang ketiga ini yang lebih penting lagi wujud komponen daripada syukur adalah Al-Qa'in bima huwa maksudul mun'ib. Melakukan Atau mengerjakan Atau mengamalkan Sesuatu yang Dikehendaki Oleh Sang pemberi Karena kita Masih diberi oleh Allah Umur yang kita syukuri Kita masih diberi kesehatan Ini harganya kan luar biasa Sebab Orang itu kan, menurut saya kan ada orang yang rizkinya banyak, tetapi hartanya sedikit. Ada yang hartanya sedikit, tapi rizkinya banyak. Pilih kunti <tuk> <tuk> Ya Atau beginilah, ibu bisa beli sate, tapi tidak boleh makan sate. Dengan boleh makan sate, tapi tidak bisa beli sate. <tuk> Ini kalau kita kupas panjang sekali. Jadi betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah luar biasa. Ya kan? Banyak orang hartanya kaya raya. Mobilnya mewah, gedungnya rumahnya mewah. Tapi dia sakit di atas yeah. ranjang. Bisa beli sate, nggak boleh makan sate. <laughs> <laughs> menarik, menarik. Ya. Okay. Uh. Jadi kita harus bisa mengerjakan apa yang apa yang dikehendaki oleh Allah karena diberi kesehatan ya mari kita syukuri yeah. untuk beribadah gitu. Okay, mari kita sapa pemirsa-pemirsa di studio barang untuk bertanya tentang tema uh, sabar. Tadi uh, para guru kita menyampaikan inna ma'al usri yusra bawa. setelah kesulitan Allah telah menyiapkan dua kemudahan. Sabar adalah manifestasi dari kesyukuran kita. Kita coba bang, Ibu silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Erna Dewita Dari Majestah Lim As-Sulihat Jempa Kaputih Timur 17 Jakarta Pusat Ya Yang ingin kami tanyakan di sini uh, Ini apa uh, Untuk menahan amarah Dengan hati Yang Bisa tidak hati kita suci bersih dari amarah, soalnya kena apa? Ini kita sehari-hari aja di keluarga, mungkin ada sama anak, sama cucu atau yang lain-lain kita bawa salat, tapi dalam salat kita tetap ada rasa amarah itu. Jadi, bagaimana kekiatnya untuk menahan amarah itu sendiri? Bagaimana untuk Bisa nggak dengan menjaga kesabaran itu sendiri bagaimana? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak Jai uh, menahan amarah. Bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan nama-nama itu, Pak Ismail? Ya dengan kata lain menahan amarah itu kan melakukan kesabaran. Ya. Kalau di dalam ayat yang tadi di, di apa? Dibacakan itu kita disuruh minta pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sekarang bagaimana melakukan kesabaran kan seperti itu Ada beberapa konsep Bagaimana agar kita e, Menahan kesabaran itu Sebetulnya tadi juga sudah disinggung dengan bahasa yang berbeda Memang pertama kita harus ya, Mengetahui Ada pengetahuan tentang problem yang dihadapi itu Orang itu bisa menahan jiwanya Bisa mengendalikan dirinya Ketika mengetahui permasalahan yang dihadapi kalau tidak itu isinya panik kan? Panik, panik. Ya. Saya contohkan misalkan seorang pengusaha, seorang yang berprofesi di bidang konveksi misalkan. Pada saat yang lain itu, yang lain itu banyak membelinya. Laku terus, kok kita tidak laku? Kalau kita tidak tahu problemnya apa, kenapa milik saya kok tidak tidak laku? Isinya kan marah-marah. Tapi kalau kita tahu problemnya, oh ternyata Baju saya kenapa enggak laku Kancingnya enggak sama ya? Yang satu di atas, yang satu Di bawah, di bawah. emang ada kancing di atas semua. <laughs> ini umpama saja Artinya uh, problem itu Perlu diidentifikasi, apa permasalahannya ini Kalau ibu lalu Anaknya tadi dikatakan Apa uh, susah, diatur. susah diatur, problemnya apa ini Kenapa sih anak saya kok menjadi Susah diatur, jangan-jangan yang salah Bukan anaknya Ibunya arisan mulu ya, Pergi terus, bapaknya juga sibuk Anak tidak ada yang memperhatikan Artinya anak ingin mencari e, Kekurangan kasih sayang Dia melampiaskan dengan hal yang lain Sebetulnya jengkel juga Orang tua begitu pulang Marah-marah, kamu ini Anak kurang ajar Anaknya cuma gambar, ibu juga kurang ajar kok Mau apa sudah kita Artinya pertama kita harus Mengetahui permasalahannya Ini saya contohkan pak, kasusnya apa namanya kasusnya Nabi Musa Nabi Musa itu ketika bersama Nabi Hidir akan mengikuti akan belajar itu oleh Nabi Hidir Dibilang gini kamu tuh tidak tidak apa tidak akan e, bisa sabar gitu yeah. Inna kalantat lantas tati amaiya sobro kamu tidak akan tidak akan bisa sabar kenapa kok Musa ini dianggap tidak bisa sabar dalam kasus-kasus yang akan dihadapi oleh Nabi Hidir karena Nabi Musa tidak mengetahui apa yang terjadi di balik yang dilakukan oleh nabi nabi itu bagaimana ada anak kecil tiba-tiba dibunuh ada kapal tiba-tiba di, di, dibocorkan gitu. Kalau nabi itu mengatakan demikian, kayf atas bir alam alam tuhaid bihiqubroh. Bagaimana kamu bisa sabar? Kamu tidak tahu problemnya. Nah, jadi pertama itu harus tahu problemnya. Kenapa ini terjadi seperti itu? Yang kedua tentu apa namanya? Ya kita harus harus memohon pertolongan kepada Allah agar karena tanpa pertolongan Allah kita itu ya, tidak akan bisa menghadapi depan, problem. Depan, depan. Ya problem yang begitu dahsyat di di dunia ini. Jadi ya harus berdoa rabbana afrih alaina sabra. Wa ini kunci doa yang luar biasa. Ini juga yang sedang saya amalkan, enggak tahu bisa apa enggak <laughs> Teorinya kan gampang, lagi-lagi yang saya katakan, praktiknya sudah rabbana afrih alaina sabra. Nah baru setelah kita tahu permasalahannya kita memohon pertolongan kepada Allah kendalikan diri kita jangan putus asa mengendalikan nafsunya ya ya sudah setelah itu tawakal Allah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wataala ya dengan sekali okay. kiai okay. Saiful menahan nafsu bagaimana karena kita tahu ini adalah pintu memasukkan kita ke lubang yang nista uh, Pak kiai e, bagaimana untuk ya. menjawab itu? Terima kasih, bapa ibu sekalian yang berbahagia. Tadi disinggung oleh pak Ustadz Samani, bahwa Allah itu akan menguji kepada kita kan cuma sedikit. Berarti kan nikmatnya lebih banyak. Nah ini jadi kita harus mampu melihat jangan sedikitnya. Yang harus kita lihat adalah banyaknya gitulah. Taralah anak itu nakal diperintah, suatu saat tidak mau, tetapi yang maunya kan sering, ya enggak masa sehari penuh selalu bandel terus kan enggak, mungkin pada saat dia bandel itu memang dia sedang kalau oleh karenanya tadi disampaikan oleh Pak Samani, memang sabar itu kan ada tiga hal ada ilmu, ada hal, ada amal, kan jadi ilmu dalam konteks sabar ini kan pengidentifikasian anak itu tidak tidak taat, tidak patuh itu kan karena apa? Bisa jadi karena memang orang tuanya yang punya kesalahan, tetapi memang kadang kala situasi anaknya sedang galau. Tetapi yang jelas kalau toh dia sekali tidak patuh kepada ibu, mungkin yang sembilan kali kan dia patuh. Jadi kita harus bisa menarik ke sana Mas harus <tuk> harus bisa menarik Bapak-bapak uh, Ibu sekalian menarik kepada yang banyak. Jangan melihat yang sedikitnya ya. itu. Ini. ini yang yang yang lebih penting. Sehingga nanti akan bisa mengendalikan diri. Oh iya. Masih banyak lagi ya. syukur. tumbuh syukur. Ya, tumbuh syukur. Ya, ya. Nah, ketika orang itu sudah tumbuh syukurnya, otomatis akan mengendalikan diri. Kalau toh, harta habis, untung diri kita kan masih gitu. Ya. Ada orang dirampok habis-habisan. Mesti dia masih komentar, untung nyawanya. Enggak. Karena nyawanya ternyata lebih mahal. Apalagi masih sehat. Coba kalau ibu sakit, bayangin. Harta itu tidak ada harganya. Dia kasih resep berapapun dibeli. Harus keluar negeri ikut. Jadi tidak ada artinya dengan sehat. Cuman seringkali kita tidak tidak mau melihat yang banyak ini ya. D yang dilihat yang kecil-kecil yang sedikit ya. Sehingga tidak Terlalu bisa fokus ke nah. masalah yang ada di depan ya? Oke. Okay. Mari kita sapa ya, kembali terima ya, okay. kita mungkin Ibu yang liter untuk bertanya tentang sabar antara teori dan praktik silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Ida Juraidah dari Majelis Taklim Al Muawanah Kampung Mangga Jakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, uh, pertama, apakah sabar itu sama dengan tawakal? Uh, dan yang kedua, seberapakah batas kesabaran manusia itu bila terus-menerus tertimpa musibah? Dan bagaimanakah cara kita menyikapinya untuk uh, yang terus-menerus tertimpa musibah itu? Ya, ya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua tema nih kayaknya. Pakai satu ini satu ini. <laughs> Apakah sama sabar dan tawakal pakai sama ni? Uh, jadi bukan sama tetapi saling terkait. Ya. Kalau asobru itu tadi kan sudah saya sampaikan pengertiannya kan mengendalikan eh, diri kita, jiwa kita, artinya. Perilaku kita, rasa geluh kesah Rasa putus asa, rasa meratapi Rasa ingin marah Itu kita kendalikan Jadi itu murni Berkaitan ke dalam, ya. oh. ke dalam Nah setelah Kita sudah bisa menahan diri Dari segala sesuatu Kita berupaya Untuk menghadapinya Bisa atau tidak bisa Berhasil atau tidak berhasil Setelah Adanya upaya Nah baru tingkatan berikutnya adalah tawakal. Kalau tawakal itu kan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Orang tidak bisa disebut sabar apabila orang tidak bisa disebut sabar apabila belum apa apa sudah tawakal. Ah ini yang yang perlu digarisbawahi misalkan begini, ketika ibu ini punya utang banyak begitu. Lalu tiba-tiba udahlah saya pasrah aja kepada Allah bisa nyaur apa enggak. Itu namanya bukan sabar. Itu bukan konyol namanya. Salah-salah malah orang yang Usahanya. yang mageh itu dinasehatin Pak. Apa sih, Pak? Mbok yang sabar sih, saya yang utang aja sabar kok. Yah, enggak nanya kalau gitu yang ngutangin kan mau dipakai, ya. Eh? Nah, artinya apa bahwa apalagi di dalam hal Hal hutang ini tidak boleh ada kesabaran itu. Jadi mungkin hmm. tadi saya terlupa. Memang sabar itu kan hari ini kita tekankan. Hari hmm. ini kita bicarakan. Dan itu sesuatu yang bagus. Tapi jangan lupa Bu, ada beberapa hal yang kita tidak boleh sabar. Satu, ya, sholat kalau sudah waktunya. Segera. Ya, segera. Okay. Kedua, hutang. tadi bayar utang. Segerakan. Eh, segerakan, jangan. Ah sabar, ah, cara kan, sabar di dekat sama Tuhan. Jangan. Yang ketiga yang punya anak gadis yang sudah saatnya untuk menikah ada enggak? kenalin sama saya enggak <guluh> <guluh> bertanda <guluh> itu enggak boleh sabar-sabar udah punya wajah, udah, udah ada calonnya, udah ada eh sabar-sabar nanti-nanti diupayakan segera? iya diupayakan segera gitu kalau memang belum ada biaya ya yang penting diresmikan dulu akad nikah lalu dicatatkan itu kan yang penting kan kalau enggak rame-rame belum ada uang ada pengantin gak ada Apa gak ada resepsinya sah gak bu Sah kan Ada pengantin gak ada walimahnya sah gak Yeay Ada pengantin gak ada ngambeng Gak ada ambengnya sah gak Ya sah paling tangganya aja Pada yang gerutul kan Pengantin gak bagi-bagi Berkat kan gitu nah, Jadi kesabaran itu Harus dilakukan Dengan upaya Ketika kita menghadapi cobaan, kita harus berusaha. Kita harus melakukan upaya. Baru setelah itu, tawakal. kita pasrahkan kepada Itu baru namanya tawakal. Kalau belum apa-apa sudah pasrah kepada Allah, itu namanya bukan tawakal. Jadi, setelah kita berupaya, semaksimal mungkin mengendalikan diri. Setelah itu, kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Anak nakal, hmm. macam-macam kena narkoba. Kita berupaya menasehati. Kita bawa ke dokter Siki psikiater, psikiater ya. Kalau perlu kita bawa ke pesantren. Jadi pesantren dijadikan tempat untuk berobat, <laughs> bukannya untuk cari ilmu. Setelah orang tua ini sudah berupaya, kok tetap anak ini sudah tidak lagi mau dinasihati, tawakal kepada Allah. Itu kaitan sabar dan ya. dan tawakal. Nanti sabar itu adalah Uh, Malah, ya setelah sabar terakhir. dan berupaya, upaya, upaya, upaya maksimal. Yeah, ma. Penanya yang kedua, setelah break berikut bawa sabar, apakah ada batasnya? Kita akan kupas setelah break dari uh, kusidah solawat dari anda Bawi Fetaiki Jakarta dengan menantunkan Astagfirullah. televisi Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sabar antara teori dan praktek ternyata dalam sekali maknanya dalam tatanan praktek di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata terakhir tadi menyampaikan apakah sabar ada batasnya. Ternyata setiap hari diderak oleh musibah, oleh masalah, ternyata kesabaran ternyata di pandangan umum bahwa sabar juga ada batasnya. Saya ingat sekali pesan sabda Allah Subhanahu wa taala, wastainu bisabri wasalah. Minta tolonglah kamu kepada sabarmu dan kepada salatmu. Mungkin hal ini belum pendalaman. Pakai silakan bahwa sabar apakah ada batas atau tidak. Ya, terima kasih. Tadi ditanyakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus, apakah sama sabar dan tawakal kemudian apakah ada batasnya? Memang berbeda jauh ya. Kalau sabar lebih kepada aktivitas ikhtiar setelah ikhtiar baru tawakal maka di dalam Al-Quran itu ada ayat iya kanak budu wa iya kanas ta'in jadi iya kanak budu itu ikhtiar, kita ikhtiar dulu ibadah dulu baru nasta'in, wa iya kanas ta'in jangan dibalik iya kanas ta'in, wa iya kanak budu pasrah doang, tidak mau usaha jadi sabar itu bagian daripada ikhtiar. Apakah ada batasnya? Ya enggak ada. Kalau ada orang, sabar itu kan ada batasnya. Itu hanya wujud dari kekesalan aja pembenaran. Pak. Pembenaran. Sebenarnya dia sudah udah capek gitu akhirnya sampai bilang sabar ada batasnya. Ya sampai kepada akhir hayat pun kita tetap berikhtiar. Sabar itu kan ikhtiar. Walaupun nanti sore mau meninggal, kan kita enggak tahu. Sekarang masih tetap kita bawa ke rumah sakit Kita kasih obat, carikan dokter Bagaimana caranya, jadi tidak akan Pernah ada habisnya, sampai dengan Meninggal Ini namanya usaha terus menerus Tetapi sekali lagi Bahwa tawakal Setelah ikhtiar Jadi setelah ikhtiar, kita baru Tawakal berserah diri kepada Allah Karena pada dasarnya Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki ya itu barangkali ya. Terima kasih uh, Ke Isamani uh, Pemirsa Televisi Republik Indonesia Di mana pun berada dan uh, jemaah di studio Kami ingin supaya bisa dibawa ke rumah masing-masing Apa kesimpulan dari tema sabar Antara teori dan praktek Selalu sedoakan kami supaya bisa melakukan kesabaran Oke okay, para pemirsa sekalian Dan ibu-ibu yang hadir di studio Dari pembahasan yang sudah kita kupas Dapat disimpulkan bahawa Sabar merupakan sesuatu kewajiban kita yang memang secara teori sangat mudah sekali Tetapi prakteknya agak kadang-kadang kita mengalami kesulitan Tetapi mau tidak mau pasti semua orang akan diuji dan semua orang dibebani untuk mempunyai sifat kesabaran Karena itu adalah janji Allah sendiri yang pasti akan menguji kita semua Kemudian sabar ini berkaitan dengan pengendalian diri atau jiwa kita yang tadi saya sampaikan bahwa Jiwa yang di dalam bahasa Arab adalah an-nafsu Sebetulnya tidak selalu negatif Dia punya dua daya Ada daya positif dan ada daya negatif ya. Memang nafsu yang paling rendah adalah negatif Karena amarah am bisu' tetapi pada tingkat ketiga bisa sampai pada nafsul mutmainah. Dan itu harus dikendalikan diri. Untuk bisa mengendalikan diri agar kita memperoleh kesabaran, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita mengetahui problem yang kita hadapi itu. Kita identifikasi problem yang kita hadapi itu apa solusinya ya harus kita cari. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan melakukan sholat, dengan melakukan doa dan dan dan seterusnya yang ujungnya nanti adalah tawakal. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ada batasannya? Kalau toh batasannya ada, batasan akhir itu adalah penyerahan secara totalitas yeah. tawakal kepada Allah setelah melakukan upaya dan tentu yang disertai dengan doa yang selalu kita panjatkan yang tadi saya sampaikan Robbana afrigh alaina sabran atau bisa juga setelah kita sadari bahwa semua adalah milik Allah lalu kita juga bisa berdoa di dalam menghadapi musibah itu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha ya allah berilah imbalan di dalam musibah kami ini dan berilah ganti sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah engkau ujikan kepada kami. Itulah beberapa tema yang atau keterangan yang berkaitan dengan sabar. Mari kita tutup bersama-sama begitu Kang Raset pembicaraan kita ya. pada ya. pagi hari ini dengan bersama-sama ya. memanjatkan ya. ya. Tua kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua termasuk Orang-orang yang sabar Dan orang-orang yang bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Amin. Wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa salam Allahumma inna nas'aluka salamah Wal afiyah Wal istiqamah Fi tu'ah wal ibadah Wa inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udzubika min su'yah Allahumma ya Allah Rabbana afrik ala aina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala kafirin allahumma jaalna minas sabirin wa jaalna minash shakirin wa min ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu